Mas Andi, apa komentar Anda? saya sih ini sangat memperhatikan kamu di dunia saya. Kita lihat kan terutama teman-teman yang di sektor industri. Kalau kita tuh mendapat suatu order atau rencana produksi itu kan kita melihat dari segi mekanisme dan budget bagaimana menyelesaikan produk tersebut termasuk penyediaan SDM-nya. Nah, kalau misalnya listriknya tidak tersedia atau harus diganti oleh genset yang jauh lebih mahal itu akan sangat memberatkan kita dari segi biaya yang akan tambah naik dan bukan juga biaya tapi dari segi schedule daripada produksi tersendiri. Nah, Sobosan aning saya baru dengar ini bahwa kita bisa menetapkan sendiri kapan jadwalnya. Kalau saya sih dikasih opsi seperti itu, akan diambil bahwa pas kita tidak berproduksi, kita bolehlah, tapi kan kenyataannya nggak gitu. Kenyataannya kan sangat-sangat susah menentukan daripada jadwal kapan kita bisa mengalami dalam listrik atau bisa mengatur schedule kita dengan baik. Bagi saya sih mungkin yang terlalu kreatif ya dalam membuat solusi-solusi yang thinking outside the box dan ini mungkin salah satunya ya, tapi Pendapat saya ini akan sangat sulit diterapkan. Yang paling gampang diterapkan itu ya, kalau cepat-cepat kita rubah mindset kita, paradigma kita, sehingga investasi di bidang kelistrikan ini sudah tidak termonopoli lagi dan bisa langsung meningkatkan pembangkitan pelaksanaan pembangunan pembangkitan listrik sehingga bisa meningkatkan iklim investasi. Artinya harus diberikan pada pihak swasta, Mas. Rasa tidak ada lagi cara lain ya karena tentunya PLN memiliki kendala-kendala sendiri dan pemerintah juga racanya terbatas. Mungkin 10.000 megawatt ini PLN bisa mengambil alih dan peran, tapi ada kebutuhan yang betul-betul besar di bidang industri yang mungkin di luar daripada rencana ini. Nah, ini harus diberi insentis supaya terlaksananya. Ini proses ini bisa terlaksananya dengan baik tanpa menunggu-menunggu lagi dari birokrasi dan proses yang sangat berbelit-belit. Bukankah pengusaha sudah seringkali duduk bersama dan membicarakan hal ini bersama pemerintah, Mas Andi? Oh, kalau duduk sih nggak kehitung ya. Hari-hari sudah menjalankan, tapi memang... Ini adalah merupakan salah satu efek daripada reformasi birokrasi yang kita inginkan sebetulnya dari pemerintah maupun dari aparat-aparat pemerintah sehingga semua hambatan-hambatan yang berkaitan dengan efisiensi maupun efektivitas daripada kebijakan yang tentunya semuanya niatnya baik untuk meningkatkan pembangunan listrik sehingga kita energi. Tapi pada akhirnya terfokus kepada implementasinya. Dan implementasinya ini selama birokrasi ini kita masih mencetik seperti ini dunia usaha Tentunya akan jadi kami hintam lagi. Baik, terima kasih, Mas Andi. Demikian Topic of the Day bersama Ketua Hidmi, Sandiaga Uno. Saya Dewi Sintawati.